Artis yang satu ini asli kelahiran kota sejarah Mojokerto. Mahasiswi cantik yang bertalenta. Saya yakin Anda semuanya penasaran. Ada Republik Tenggo, ada Ramayana, ada Mike Broso Teng. Siapa dia kalau bukan? a l i Santika n j u p a l a p a え ピッコスピッコスニェデリレポビッティングバナバ s ロバリアサヒェ。そろそろみなさまそろいや、さらもあれこもあらまたおわびわばらかと。